Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbalakbar. Uh, Buaya, ini di sebuah pesantren, kan, melakukan solat maghrib. Ketika solat maghrib berlangsung itu hujan deras. Ya, hujan deras. Hujan deras, ya. Setelah solat maghrib selesai, uh, terus langsung melakukan solat isya. Pas anak tanya itu katanya di jamak. Apa ada ulama yang berpendapat demikian bukan? Ya. Yang kedua yang Uh, di gunung, kalau kita bepergian di gunung apa bisa jamak juga? Ya. Sekian, assalamualaikum gunung, ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, yang pertama adalah, memang ada di dalam VK kita itu ada jamak lil motor. Boleh kita menjamak karena adanya hujan. Kemurahan dari syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi di sini syaratnya harus berjamaah. Syaratnya harus berjamaah karena untuk mengejar keutamaan solat berjamaah di masjid bagi kaum pria jadi jika ada orang solat berjamaah di masjid kok hujan deras diperkirakan hujan ini nanti diperkirakan hujan nanti mengganggu, kalau seandainya dia pulang ke rumah hujan ini tidak bakal balik lagi ke ke masjid maka di seperti itu karena hujan deras rumahnya susah kalau masjidnya di dalam pondok aneh ini bukan begitu kalau pondoknya nyambung dengan masjid di jamaah ya apa ulurnya jadi ini digambarkan bagi orang yang menjamak karena hujan sehingga nanti kalau pulang ke rumah susah untuk kembali itu ada sholat karena hujan kalau sholat karena hujan dan ukurannya adalah bagaimana jika dia tuh menyeberang hujan itu cukup basah bajunya cukup basah bajunya, termasuk ini udhurnya Jum'atan udhurnya Jabahah sehingga dengan demikian pun diperkenankan tapi kalau memang masjidnya di dalam pondok masjidnya gabung sama pondok, ya tidak diperkenankan tapi kalau lokasi pondoknya jauh, kalau ini bakal basah atau perkampungannya bakal basah kalau dia menyeberang maka di saat seperti itu dia boleh menjamak sholat jama' takdim, menjamak solat jama' takdim. Syaratnya adalah dengan berjamaah dan syaratnya juga syarat jamaahnya jama' takdim di waktu yang pertama waktu maghrib atau waktu duhur. Kemudian syarat yang kedua harus berjamaah. Ya, kalau tak jamaah ya solat aja di rumah tenang-tenang aja. Ngapain harus jamaah? Itu ya, tujuannya berjamaah di masjid tadi. Kalau sholat di masjid sendirian, ya ngapain jama' sendirian? Sholat aja di rumah sendirian, sana juga bisa kok. Jadi dengan berjama'ah, syarat yang kedua. Yang ketiga adalah, antara salam sholat yang pertama, dengan takbiratul ikhram untuk sholat yang kedua, ini harus ada hujan. Kalau pas assalamualaikum, salamualaikum hujannya berhenti, enggak boleh. Kalau pas assalamualaikum hujan, salamualaikum hujan, ya langsung, Allahu Akbar, ini memang ada dalam fikih kita, Menjamak solat karena hujan. Adapun bagi orang yang pergi ke gunung beda tol. Kalau gunung kan jalan kaki. Kalau jalan kaki orang bisa melakukan solat di mana saja. Ambil air wuduk. Kalau dah ada wuduk dengan tayam, tayamum. Misalnya saya pergi ke gunung. Cuk, cuk, cuk, cuk. Tahu kalabatnya sana jelas. Kalau waktu duhur saya solat duh duhur. Waktu asar di mana saja kan mi. Kalau di tol ini bermasalah mau turun dipendong sama Pak Polisi ini nanti, ini beda. Jadi kalau di atas gunung ya sholat saja di tempat, sholat di gunung normal sholatnya keblatnya mana? Oh langsung. Jadi beda ya, tidak disamakan ini. Kalau sholat di di gunung sama di, di di tol. Di tol ini karena sebab kalau sudah macet ini berhenti malah bermasalah. Nunggu pom belum tentu bisa. Kalaupun ada kadang susah dan susahnya tidak harus sangat susah tidak. Biar pun ada pom, mungkin dia bisa tapi sudah kelihatan ngantri. Sudahlah lanjut saja. Kemudahan dari syariat Nabi SAW. Jangan dipaksain nanti. Nanti malah ngantri. Semuanya tidak karu-karuan. Misalnya apa? Bisa sholat di pom. karena semua perhatian kepada sholat. Cukup pom untuk semuanya itu? Untuk ngantri seperti ini? Tidak mampu sudah. Kalau mereka aduh pom juga macet, ramai, Sudahlah langsung saja. Tidak usah terlalu punya was-was urusan begini. Yang penting, ini ada celah untuk kita melakukan sholat dengan mudah. Lakukan dengan jamak. Nanti saya sholat, kalau sudah keluar dari tol saja deh, jamak tak akhir. Oh enak. Atau jamak tak ketem dari awal sholat, biar di perjalanan aman, macet nggak macet, urusanmu. Yang penting, aku sudah sok, sholat. Ini kemudahan. Dan mohon dihadirkan yang demikian ini. Para ustaz, tolong eh, digampangkan masalah-masalah semacam ini. Ini urusan kepada Allah, tidak hanya dibuka. Kemudahan sebanyak-banyaknya. Kalau urusan duit, ketat urusan zakat jangan bagi kecuali yang berhak. Urusan utang piutang ah. Ini tapi kalau urusan ibadah cari pendapat-pendapat yang memudahkan mereka untuk bisa beribadah. Kalau normal ya normal dong. Misalnya perjalanan dari mana ke mana itu lancar. Lancar ngapain jamak? oh lancar kok. Aneh-aneh saja. Ngodeket oh, saja. Oh, hanya ke sebelah saja. Ke mana? Ke kota Cirebon dari Sumber ke Cirebon, Jamaah. Memang ada macet sini. Ya anah itu ini dalam keadaan seperti itu